Enggak lah, ya Allah cukup segitu aja saya tahu diri juga kok. Kan saya yang terakhir masuk surga juga. Berarti dosanya banyak banget. Enggak ada amalan apa-apa. Enggak -apa. sholat, enggak puasa, enggak haji, enggak ngapa-ngapain. Dosanya semua dilakukan kecuali satu aja. Enggak pernah syirik. Masih ada la ilaha illaw Allah di hatinya. Tapi enggak pernah ngelakuin, ngelakuin kebaikan dosanya banyak selain syirik. Sehingga dia paling belakangan masuk surga. Saya juga tahu diri lah ya Allah saya enggak berani minta yang lebih-lebih. Ya udah di pelataran surga juga enggak apa-apa. Jadi juru parkir surga. Kalau bahasa kita tuh.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 masih nanya beneran, berarti mah mau akhirnya dia diberikan sepuluh kali kerajaan bumi itu orang yang terakhir masuk surga. Tapi Allah candain dulu, karena Allah itu zatnya asik seru, nggak sekaku yang kita bayangin. Tapi kepada siapa? kepada hamba yang Allah cintai. Kalau kepada hamba yang Allah benci, Allah itu syadidul ekb, maka ke kerasik taanya. Jadi balance. Intinya adalah kalau bercanda jangan busta kepada Allah apalagi bercanda yang jujur.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 walaupun itu memang kewajiban kita tetapi Allah tetap ngasih pahala bilang Masya Allah Subhanallah itu Allah senang banget dan kalau Allah udah senang rito, Allah akan membahagiakan kita dengan banyak kebaikan yang melebihi apa kebaikan kita jadi canda dengan Allah itu Subhanallah Masya Allah e, apa? La ilaha illallah itu canda dengan Allah itu poin yang ke keberapa? keempat nah poin yang kelima ini juga penting teman-teman Ternyata ya Kalau kita mau Kan orang bercanda teh, Pengen semangat lagi nih Biar gak bosen Bercanda mah untuk menghilangkan sedih Bercanda mah untuk menghilangkan stres Bercanda supaya dapat energi baru kan Ternyata ada yang lebih efektif Daripada bercanda kalau kita pengen semangat lagi Kalau kita pengen survive Dari sebuah masalah Ada yang lebih efektif daripada bercanda Walaupun bercanda itu boleh. Apa yang lebih efektif? Menangis. Menangis itu, menitikkan air mata itu lebih powerful daripada tertawa. Cuman kita sering memilih tertawa daripada menangis. Sama kayak orang lebih senang minum kopi walaupun minum kopi itu boleh daripada minum air putih. Padahal lebih menyehatkan minum air putih. Cuma kan tidak ada sensasinya. Tapi kalau kita bisa mengubah mindset kita. Eh... Uh, kalau orang teman-teman nanyanya eh ngopi yuk, gitu kan? Gitu ya, eh minum air putih yuk, kan? Gitu ya, bisa nggak sih kita ngomong kayak gitu? Nih mau ubah mindset nih, eh kalian lagi ngapain? Lagi minum air putih? Pasti dia bilang, ah nggak seru ah Kalau kalian lagi ngapain? Lagi ngopi? Dimana? Di mana? Di kafe. Lagi ngapain? Lagi minum air putih? Di mana? Di beer house. Di beer house minum air putih, kan? Ini kan keren nih, minumnya air, air putih. Di beer house minum air putih, di kafe minum air putih. Kalau kalau yang masih beer house ya, tapi kalau bisa enggak usah. Terus di tempat apa dimanapun lagi, aduh, uh, hari ini belum minum air putih gitu. Bukan hari ini belum ngeteh, belum ngopi. Pagi-pagi dihidangin kopi sama istri kita. Ma, papa mah sekarang udah enggak minum kopi. Papa mah malamnya menangis, siangnya minum air putih kan gitu ya. Wah, itu keren tuh. Malamnya nangis siangnya minum air putih berarti papa udah gak bercanda dong gak mah nangis gitu jadi air mah nangis tapi sambil tersenyum mana nangisnya ya. coba kita ubah mindset dari boleh minum air putih tetapi eh, boleh minum kopi tapi yakinlah air putih lebih baik daripada kopi makanya nabi mengatakan air itu tohurun air itu bersih dan membersihkan Air itu bersih dan membersihkan Dan memang secara medis, secara kedokteran, secara biologi juga Air putih paling baik untuk tubuh kita Sangat menggantikan energi tubuh kita Tapi kalau kopi, sensasi itu Walaupun tetap baik kalau gak banyak gulanya Yang masalahnya kalau kebanyakan gula Jadi gula yang dikopiin Bukan kopi yang digula, digulain Saking manisnya Nah ee, Bercanda dengan menangis juga ibaratnya sama Boleh bercanda, tapi porsinya Cuma seperti minum kopi, jangan Minum kopi aja habis makan ngopi. Sebelum makan ngopi, mau jalan ngopi. Ngopi aja sehari sampai 2 liter. Ada enggak sih orang yang ngopi 2 liter dan sehat enggak sih? Ngopi kalau segelas, secangkir masih sehat nih. Apalagi kalau kopinya kopi bener, bukan kopi yang apa ee, ee, gitu. Kopi yang asli gitu ya. Kopi yang benar asli disimpan selama 100 tahun misalnya. Itu kan sehat tuh. Udah gitu raw, e, apa e, baristanya keren lagi Secangkir dua cangkir dalam sehari masih wajar Bayangin kalau ngopi sehari dua liter Kan gak sehat kan? Sedangkan minum air putih minimal Berapa liter sih? 8 gelas? Gelas yang mana dulu nih? Bebas aja ya Nah kalau air putih sehari dua liter kan sehat Melancarkan ginjal kita juga jadi sehat Melancarkan pencernaan segala macam lah Auranya juga jadi segar gitu Sedangkan air, eh, sedangkan kopi Kebanyakan justru jadi eksotis Kayak kopi kan ya Kenapa kok ustad Warnanya eksotis banget Saya senang kopi gitu misalnya Kalau yang kurang eksotis berarti senang coklat Kalau yang sangat tidak eksotis berarti senang su susu Apaan gitu ya Intinya kebanyakan kopi itu tidak se sehat Sama seperti kebanyakan bercanda Bercanda sewajarnya Oke okay, Bercanda secangkir Bercanda bercanda dua cangkir Tapi bayangin Kemana-mana bercanda Sama kayak orang kemana-mana Bawa botol Aqua Tapi isinya kopi Kopi lagi Kopi lagi Gak bagus juga buat jantung dia Makanya sewajarnya Perbanyaklah menangis Karena menangis itu Air mata kita Menggugurkan dosa Dan membersihkan hati yang kotor Air mata itu Seperti hujan Kalau di Arab itu Diibaratkan hujan itu Membersihkan Rumah daun-daun dari debu Karena mereka emang padang pasir Daun banyak yang berdebu dibersihkan oleh air hujan Maka begitulah air mata membersihkan hati seseorang. Coba nanti bayangin Bedanya kesan Habis ketawa sama habis nangis Habis ketawa seru tapi capek Ketawa Aduh capek juga ya ketawa ya capek kan? Tapi kalau menangis insyaallah gak akan capek Kalau nangisnya karena dosa-dosa Nangisnya karena ingat Allah Nangisnya karena ingat akhirat itu gak akan capek Justru habis nangis semangat tuh Beda banget kesannya habis nangis sama habis ketawa Makanya ketawanya jangan kebanyakan Nabi mengatakan Kalau kalian melihat apa yang aku lihat Kalian akan sedikit tertawa Boleh ketawa tapi sedikit Dan banyak menangis menang, Makanya kalau teman-teman e, belajar Saya juga lagi belajar nih Lagi galau nangis Gak apa-apa Nangisnya tapi bukan karena masalah itu Karena ya Allah e, Ingat dosa-dosa Ingat akhirat Baca ayat-ayat tentang La kiyama, bin Kita baca ayat itu Kita renungin Nanti saya pada hari itu gimana ya nasib saya Coba bayangin nasib kita Ketika bangkit dari kubur Kita jadi apa tuh Ketika bisa menangis Berarti mata kita termasuk Mata yang diberkahi Justru salah satu diantara bukti seseorang itu jauh dari Allah... ...dia matanya menjadi beku, tidak pernah bisa menangis. Dan setelah menangis, pasti kesannya berbeda... ...ketimbang setelah ketawa. Makanya kalau disuruh milih, banyakkan mana? Banyakkan nangis deh. Tapi kenyataannya kita dalam sehari lebih banyak tertawa, hampir tidak pernah menangis. Tunggu nangis kalau udah banyak masalah banget baru nangis. Dan kita waktu itu akan melihat... Ketika kita banyak menangis, kita doanya lebih khusyuk, sholatnya lebih khusyuk, ngajinya lebih banyak kan ya, energinya nambah kalau kita nangis, kayak dicas gitu. Sedangkan kalau ketawa jadi males, sampai Nabi mengatakan, kebanyakan ketawa itu bisa mematikan rasa di hati kita. Nggak bisa lagi mendengar kebaikan. Orang kalau udah ketawa terus dinasehatin, pasti dia nolak, bantah tuh. Makanya jangan kebanyakan ketawa. Boleh, tapi jangan kebanyakan. Itulah teman-teman fikih ketawa bagaimana kita menjadikan ketawa kita berpahala menjadikan ketawa kita itu hadiah buat teman kita, menjadikan ketawa, itu, ketawa kita itu ikut sunnah menjadikan ketawa kita itu benar-benar penyegaran tetapi tidak berlebihan dan hindari ketawa-ketawa yang syubhat, dusta, ketawa yang jail, ketawanya nyeleneh, hindari itu dan jangan juga terlalu banyak sehingga kita tetap bisa menangis di malam hari jadi kalau kita udah ketawa, tiba-tiba disuruh nangis agak susah. Saya kurang bisa ya mem langsung membolak membalikan kondisi dari habis ketawa nangis susah. Kecuali ketawa nangis kenapa ketawa kok nangis? Mati lampu, lagi film, lagi bola gitu seru. Tiba-tiba mati lampu kan nangis ya? Karena mau gol nggak jadi karena-gara nggak bukan nggak jadi gol, nggak jadi ngelihat karena-gara mati lampu. Mati lampu itu mungkin bisa tapi bukan nangis karena Allah. Tangisi dosa-dosa maka bergugurlah dosa itu. Tapi kalau kita mentertawakan dosa, maka bertambah dosa kita. Tangisi kesia-siaan hidup kita karena ketawa juga bisa membuat hidup kita banyak sia sia Jangan banyak ketawa tapi boleh. Banyaklah menangis. Cari teman yang bisa buat kita menangis karena teman yang bisa buat ketawa, kita ketawa itu udah banyak. Teman yang sehari-hari bisa bikin kita ketawa udah banyak. Yang sedikit itu teman yang bisa bikin kita menangis. Cari itu juga biar balance tadi tuh. Kalau enggak bisa Uh, nangis lebih banyak minimal 50-50 deh Yang penting harus ada